Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Subhanallah, Rahmanullah, Hamdullah, Rabbil Alamin, Sattosalem ve la sharf alamiru saim. Seidina Muhammede nu alahe ve sabbihijmeyin. Ama bado, galmalifarahimahu Allahu taala ve ve amin. Wa alam. An-Nazza kata la illa fi malin maksuz Dan ketahuilah bahwasanya Harta itu Tidak wajib dizakatkan Kecuali harta-harta tertentu Wahu an-nisabu minazza habi wal -fiddati. Yaitu nisabnya Daripada zahab Mas Walfidda dan perak wa amwalit dan harta yang diperdagangkan wal hubuh serta biji-bijian wasimarm dan buah-buahan wal an'am dan juga binatang ternak wa gadzalika illa fi waqtin mahsus tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali pada waktu-waktu tertentu wawal haul finnuqodhi watijarah tiwal an'am yaitu sampainya berlalunya satu haul di dalam zakat emas dan perak zakat perdagangan dan juga zakat binatang ternak wa indal hato di fizar iwasimari dan ketika panen pada tanaman padi, biji-bijian dan sebagainya, serta buah buahan wal wajib godrun mahsus sedangkan yang wajib dikeluarkan adalah kadar tertentu Wahwa yaitu rup'lu usri minan naqzi wa tijarah 2,5% Dari emas dan perak serta barang dagangan, harta dagangan. Wal usur min al hubu biwasimari Allah tiitus kau bilmau Dan sepersepuluhnya dar pada biji-bijian serta buah-buahan yang disirami dengan tanpa biaya. Wanetsul usur filat tiitus kau bilmau na. Sedangkan yang dengan biaya maka 5%-nya. Wa manna'am adapun binatang ternak wahia al-ibil wal baqar wal ghanam fa Adapun unta dan juga sapi serta kambing maka akan panjang ulasan tentangnya. Wa tafsilu zalika dan perincian kewajibannya dalam binatang ternak fi kutubil fikih tertera ...tersebutkan di dalam kitab-kitab fikih. ...faya'jibu ala sahibil mali an yata'allama min ulu'miz zakah... ...ma'yijibu alihi ilmuhu... ...maka wajib kepada orang yang punya harta... ...hendaknya dia belajar daripada ilmu yang berkaitan dengan zakat... ...daripada harta-hartanya yang sudah wajib dizakati... ...min ma'rifatin nisof... ...dari mengetahui nisofnya berapa... Wal ghader aladhi kadar yang harus dikeluarkan berapa. Wal mustahikin aladhi yajibu alihi dan para mustahiq yang wajib diserahkan zakat kepada mereka wa ma fi dan yang sekitarnya. Jadi kita akan membahas sekarang ini tentang nisab dan haul zakat. Ini penting karena sekarang ini banyak kaum muslimin yang mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Tapi tidak sesuai dengan anjurannya Tidak sesuai dengan aturan Yang telah ditentukan oleh syariat, Sehingga Orang yang semacam ini Sakar-akan tidak pernah melakukan zakat. Seperti saya ambil contoh ya. Di Kalimantan Selatan itu Itu luar biasa Kaum muslimin itu dalam Kesejahteraan yang luar biasa Lebih tinggi kesejahteraannya Ketimbang kita di Jawa Timur sini dan saya beberapa kali melihat mempelajari apa sih sebabnya kenapa mereka itu mendapatkan keberkahan hidup, keberkahan harta dan sebagainya, ternyata hampir kebanyakan mereka itu suka kepada zikir jadi yang namanya maulid itu kalau pas malam jumat, itu dimana-mana itu ada maulid semua, kalau nggak maulid ziba, maulid berjanji atau maulid hadsi dimana-mana rata itu di masing-masing beda kita di Jawa hanya masjid-masjid tertentu kalau di sana dari mulai masjid jami'nya sampai masjid yang biasa semuanya ada itu yang membuat kita itu salut andai kata kita semacam itu padahal semuanya itu berasal dari Jawa walaupun kita tidak usah berbangga dengan hal itu karena kebanyakan wali songo kan di Jawa itu jadi alhamdulillah jadi Jawa ini termasuk yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala saya waktu berangkat ke Malaysia berdakwah pada bulan Syawal kemarin saya masuk ke Malaysia. Luar biasa memang kesejahteraan luar biasa, melebihi di atas rata-rata di Indonesia. Mungkin dua kali lipatnya atau tiga kali lipatnya. Tapi dari satu segi memang mereka itu beruntung dari kita, yaitu dari segi keduniaan, sejahtera, betul. Tapi dalam urusan agamanya tidak seperti kita. Jadi enggak ada pas jamaah atab belik itu atau apa tabligh akbar itu bisa ngobrolkan seribu orang atau lebih itu enggak ada. Susah. Hanya pada momen-momen tertentu. Oleh karenanya Al Habib Alwi bin Shihab yang disebut dengan gelbutarim Beliau itu guru daripada saya punya guru Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau pernah berucap begini. Jawa ini adalah keterusan dari tempat hijrahnya Nabi dan keluarga Nabi, ﷺ. Di mana kan Nabi ﷺ, ketika diperintahkan untuk hijrah, terlintas dalam hatinya, bahwasanya tempat hijrahnya itu adalah di Hadramut. Tapi Subhanallah, tidak demikian disuruh diperintahkan untuk berangkat ke Madinah. Sehingga yang dilintaskan dalam hati Nabi itu diteruskan oleh para anak cucunya. Kemudian hijrah yang ketiga itu adalah Di tempat kita, di negeri kita ini Indonesia. Alhamdulillah. Jadi yani ini suatu anugerah daripada Allah Ta'ala. Memang lain, beda. Dari mulai Habib Salim Syatiri, Habib Umar bin Hafid. Dari Habib Zain bin Semid, dan Semua Habib yang masih Indonesia. Mereka mengatakan Indonesia itu berbeda dari negara-negara lain. Dari mereka itu rata-rata itu ahlaknya itu baik. Hatinya itu pada bersih. Nah ini mungkin karena sebab-sebab inilah maka diperintahkan para wali songo itu perginya ke Jawa Ada nah, Ada Indonesia itu asalnya dari Jawa. Kalau kita lihat wali songo semuanya dimakamkan itu di Jawa. Sehingga alhamdulillah kita mendapatkan anugerah daripada Allah taala. Nah, mestinya, maksudnya kita lebih daripada mereka gitu. Kenapa? Asalnya dari sini. Bahkan kalau kita lihat di pondok saya, kebanyakan santrinya bukan dari Jawa, tapi dari Kalimantan, dari dari Jakarta ikan menunjukkan bahwasanya memang Jawa ini adalah pusat daripada tersebarnya Islam. Walaupun bukan secara keseluruhan, jadi kalau ada yang dari Kalimantan nggak usah merasa iri atau merasa dia tidak terima gitu, karena ini memang kenyataan begitu itu Jawa, Jawa seperti itu. Kita melihat di Kalimantan itu luar biasa. Jadi apa kesejahteraan itu luar biasa? Saya lihat karena mereka itu suka dzikir. Cuma ada satu sisi yang melebihi dari kita memang, mereka itu jarang sekali, bahkan satu-satunya provinsi yang paling jarang terjadi bencana, itu adalah Kalimantan Selatan sebabnya apa? Zikir Allah. sebabnya mereka suka pada maulid sebabnya mereka itu suka bersikir pada Allah Ta'ala, tapi dari satu sisi paling banyak terjadinya kebakaran itu di Kalimantan Selatan sa Indonesia paling banyak terjadinya kebakaran itu di Kalimantan Selatan jadi kalau yang ada dari Kalimantan Selatan, jangan jangan nggak terima ya emang begitulah kenyataannya gitu akhirnya saya teliti-teliti apa sebabnya oh ternyata mereka itu banyak yang melakukan kesalahan dalam mengeluarkan zakatnya jadi ada yang tidak zakat sama sekali ada juga yang zakat tapi salah prakteknya misalnya seperti ini zakat itu diberikan kepada seorang guru Kemudian guru itu mengambil sebagiannya. Kemudian e, sebagian lainnya kembalikan kepada dia. Iya kalau guru itu adalah orang yang mustahiq Iya kalau diserahkan kepada guru itu. Maksudnya tujuannya itu adalah. Supaya meminta bantuan supaya dibagikan. Karena mereka lebih tahu dengan para mustahiq Nggak apa-apa. Tapi kalau seumpama. Dengan tujuan diberikan kepada guru. Padahal guru itu orang kaya. Ya nggak berhak walaupun dia seorang guru. Kecuali dalam bazaar. İmam Malik kalau İmam Malik memang Orang-orang alim itu Para da'i itu adalah para mustahik Dari segi sabilillah Karena mereka termasuk orang yang berjuang Di dalam jalan Allah Tapi kalau dalam Mazhab Shafi'i tidak Bukan termasuk semacam itu Oleh karena itu Saya melihat seperti itu Jadi banyak yang namanya kebakaran itu Hampir setiap hari ada kebakaran Jadi sampai kalau kita pergi ke sana itu takut-takut ada kebakaran lagi enggak gitu. Jangan-jangan karena sebab saya dari situ jadi kebakaran. Gitu. Nah jadi seperti itu. Nah oleh karena itu maka mari kita ulas sekarang satu persatu. Gimana sih kewajiban zakat yang sebenarnya. Supaya sesuai dengan aturan daripada yang telah ditentukan oleh agama ini. Pertama kita akan berbicara tentang emas dan perak. Mazambara itu adalah termasuk harta yang, di, yang, di, yang Wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan nisabnya itu adalah dua puluh miskol, dua puluh dinar, dua puluh dinar itu sama dengan dua puluh miskol, dua puluh miskol itu sama dengan satu guflah one shif berarti jumlah keseluruhan itu adalah tiga ukiah, tiga ukiah itu hitungan hitungan dulu itu seperti itu. Satu okiannya itu kalau dihitung dengan sekarang hitungan timbangan emas sekarang berarti 28 gram kali tiga sama dengan 84 gram. Nah 84 gram itu dikeluarkan dua setengah persennya. Nah itu kewajibannya kalau kita mempunyai emas dan emas serta emas yang wajib dikeluarkan zakatnya itu kalau seumpama emas itu bukan berupa perhiasan. İlah perhiasan tidak wajib. Kecuali dalam masa İmah Abi Dalam masa İmah Abi Hanifah. Yang namanya emas itu walaupun perhiasan tetap hukumnya wajib dikeluarkan. Tapi Alhamdulillah kita bahasa sahabi tidak wajib perhiasan itu. Asalkan masih digunakan. Bukan disimpan. Nah, tapi kalau di, nggak dipergunakan. Cuma menyimpan saja. Menyimpan walaupun bentuknya perhiasan. nggak digunakan oleh dia sebagai hiasan. Maka hukumnya tetap dikenai zakat. Ah begitu pula. Kalau sumpama penggunaan emas itu bagi orang itu hukumnya haram, seperti kita laki-laki enggak -laki boleh menggunakan emas. Maka kalau sumpama ada seorang laki-laki yang menggunakan emas dan sampai nisabnya, nah nisabnya itu adalah tadi 84 gram itu. Kalau sudah sampai nisabnya, berarti dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakatnya 2,5%-nya, imma dikeluarkan dari emas itu dipotong atau beli emas Dengan ukuran yang sama, jadi ingat emas yang wajib dikeluarkan itu adalah emas dengan persentasenya sebesar 100% 24 karat atau 100% Bukan 70%, bukan 80%, jadi harus 100% Menghitungnya juga seperti itu, 84 gram 100%, bukan yang 70% Kalau 70% berarti kurang dari 84, berarti harus ditambah nah, Jadi Dan ahli emas lebih tahu akan hal itu Kemudian uang tunai itu Sama seperti emas Kenapa kok sama seperti emas Sehingga wajib juga dikeluarkan zakatnya Seperti Kewajiban orang yang punya Emas dan perak. Karena dalam Mazhab syafi'i Uang yang beredar dan berlaku Di negara kita itu Itu sistemnya itu sama dengan hiwarah Hiwala itu seperti ini Saya punya utang kepada si A Si B punya utang kepada saya Maka Saya katakan kepada si A Si A Si B punya hutang kepada saya Sehingga hutang kamu Bukan saya yang bayar, saya alihkan kepada Si B, nanti si B yang bayar kepada Kamu Lalu si A katakan, galia baik, ah, itu namanya Hiwala, uang itu seperti itu Jadi uang seratus ribu itu seratus ribu itu uangnya lembarannya itu nggak berguna sebetulnya nggak ada artinya nggak ada nilainya cuma karena ada simpanan emas neraca daripada uang rupiah tersebut makanya jadi bernilai buktinya kalau seumpama sekarang ini ada yang punya uang lima puluh ribu simpanan uang lima puluh ribu yang ada gambarnya Soeharto yang dulu sekarang masih berlaku nggak nggak berlaku nggak wajib dikenal Nah kenapa itu bukti bahwasanya kertasnya itu nggak berlaku, Gak bernilai. Tapi yang bernilai itu adalah simpanan uang itu. Ah karena apa? setiap tiap negara mau cetak uang itu harus ada simpanan. Bukan saya enaknya kalau kalau cuma bahasa enaknya ya enak di Indonesia enggak ada yang melarat dong tinggal bikin aja SB, Uang yang banyak bagi-bagiin pada masyarakatnya selesai sudah masalahnya. Enggak punya utang banyak. Tinggal banyak produksi uang 1800 sekian triliun utangnya Indonesia itu tutupi segera selesai sudah nah tapi masalahnya kan bukan seperti itu kita mau bikin uang baru itu harus ada mandat dari bank dunia berarti kita harus meletakkan emas nah, nah jadi nilainya emas ah sehingga kalau saya punya uang senilai 10 ribu saya beli ke toko maka seakan-akan saya katakan pada dia bank punya utang kepada saya buktinya apa ini buktinya berapa utangnya 10 mana buktinya ini 10 ribu kemudian saya beli Kepada toko tersebut Senilai 1000, Berarti seakan-akan Saya alihkan Yang tadi yang bank itu hutang kepada saya Begitu saya beli kepada toko itu Berarti Tidak lagi bang hutang kepada saya Tapi hutangnya kepada si Pemilik toko itu nah, Perinciannya seperti itu Kenapa? Kok uang tunai itu juga wajib zakat Karena apa? Sama seperti nilainya emas Jadi digunakan untuk Berjual beli Oleh karena itu Maka uang tetap wajib zakat Sedangkan zakatnya uang tunai bagaimana? Berapa nisabnya? Nisabnya tetap Sama seperti nifernya emas Yaitu uang seninai 84 gram Tinggal kita tanya sekarang Kepada toko emas 1 gramnya emas itu dengan 100% Bukan bukan 70% Bukan 80% 100% Atau 24 karat itu berapa 1 gramnya? Coba saya ingin tahu sekarang Berapa 1 gramnya 450 ribu. Nah Berarti 450 kali 84 Ada bawa kalkulator coba 84 450.000. Keuangan berapa itu? Nah, biar kita paham. Jadi biar nggak salah gitu. Nah, karena ini hukumnya wajib kita mau mengetahuinya. Kita sebagai pedagang kita wajib mengetahuinya. Berapa jumlahnya? 837. 37 juta Jadi kalau sudah punya uang tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu, kemudian sampai haul. Kalau belum sampai haul nggak jadi masalah. Nah jadi sampai haul. Jadi misalnya apa? Sekarang uang saya sudah di bank ini ada sebanyak tiga puluh tujuh juta. Terus jadi diapa-apain gitu, nggak berkurang, terus malah bertambah bertambah sampai haul satu tahun, ternyata tetap tiga puluh juta. Nah berarti apa? Wajib zakat. Zakatnya berapa? Dua puluh persennya? Untuk mengetahui dua puluh persennya gampang kalau kita nggak ngerti matematika gampang. Gimana caranya? Bagi sepuluh, tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu dibagi sepuluh berarti tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu. Dibagi empat, berapa hasilnya? Itulah kewajibannya. Itu dua setengah persennya. Gampang kan? Gampang gitu. Nah, Cuma sekarang, jadi kalau sumpah punya uang 100 juta, Seper nya berapa? Sepuluh juta. Kewajibannya berapa? Dua juta setengah cuma 2 juta setengah. Punya 1 miliar, berarti seper 10 nya berapa? 100 juta. 100 juta dibagi 4 sama dengan 25 juta. Berarti kalau punya 1 miliar kewajibannya 25 juta. Cuma 25 juta. Ah, kalau enggak punya uangnya, kalau ngomongnya enak, cuma 25 juta. Tapi ketika ada uangnya, 25 juta ini 25 juta merupakan zakat gitu. Nanti kalau di bank itu uangnya satu miliar seratus ribu misalnya satu miliar 100 ribu dikeluarkan dua lima juta kan nggak keluar nggak bunyi miliar lagi gitu Nah itu kadang-kadang bikin orang kaya itu nggak mau keluar zakat. Gitu. Kenapa? Nanti nggak bunyi miliar lagi kalau dikeluar, gak dikeluarkan zakatnya. Allohu Itu. <guluh> jadi memang itu adalah sebuah godaan iblis dan setan serta senjatanya. Gimana caranya untuk supaya mereka nggak mengeluarkan zakat? Gitu. Padahal kalau zakat nggak dikeluarkan itu jadi benalu. Semeni ben Sedikit demi sedikit, sedikit terus. Itu akan mengurangi-mengurangi Sampai akhirnya terjadi kebakaran. Terjadi kebangkuran. Terjadi ee, musibah yang berkaitan dengan dunianya. Itu gara-gara itu. Kata Nabi Muhammad SAW. Dan mademiznya. Semua harta kamu itu milik kamu. Tapi. Kadar zakat itu adalah milik. Bukan milik kamu. Tapi milik para mustahik. Harus diserahkan. Harus dikeluarkan. Nah, jadi sudah paham semuanya. buatannya, Dan usahakan. Kalau kita mau... E, memastikan memastikannisopnya halulnya supaya ditetapkan halnya itu Romadhon gitu karena bakal Romadhon itu banyak orang butuh banyak orang butuh seperti so, di pondok kita sendiri itu kalau di pondok itu kalau kerja Romadhon oh, itu paling paling susahnya cari uang karena nggak ada murid nggak ada bayaran jadi kita susah dari kesana kemari untuk eh kebutuhan pesantren Nah, jadi begitu pula kebaikan kaum muslimin pada Ramadan mereka itu sibuk beribadah sehingga aktivitas dunianya berkurang masalahnya kebutuhan mereka itu berlipat karena Ramadan mereka mau berbuka lebih enak mereka dekat-dekat lebaran harus beli baju dan sebagainya sehingga apa Bu, e, sangat memerlukan kepada kelebihan dana pada waktu itu jadi kalau seumpama kita e, paskan, tepatkan haulnya itu pada bulan Ramadan maka itu akan lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan bisa jadi zakat sekaligus menyenangkan orang menyampaikan hajatnya orang berarti kan berlipat pahalanya nah, dan kalau semanal kita mau tepatkan tempat itu, berarti kan kita rugi satu tahun saja misalnya dimulai zakat perdagang kita dari bulan Muharram dari bulan Muharram kemudian kita akan mulai dari bulan Ramadan Ramadan sekarang, berarti kan rugi satu Satu tahun saja, tahun yang pertama aja rugi kan Harusnya bulan Nur yang melakukan ke zakat Ini dimajukan bulan Ramadan Tapi untuk berikutnya tetap Ramadan Tidak rugi terus Ramadan nah, Itu uang tunai Kemudian perdagangan Ini banyak orang yang salah paham Di dalam cara menghitung Zakat perdagangan Jadi zakat perdagangan Itu adalah harta yang diperdagangkan Itu wajib melakukan ke zakat Bukan labanya. Banyak orang yang salah paham bisangkanya laba daripada perdagangan atau keuntungan dari dari perdagangan itu yang diwajib zakat di enggak semuanya. Mau untung, mau rugi asalkan semuanya itu bernilai kan satu nisab, maka hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya. Modalnya 100 juta. Berarti kan melebihi kan nisabnya kan? Nisabnya tadi 37 ratus ribu, berarti kan melebihi ini 100 juta modalnya ternyata di akhir hal hitung-hitung ternyata tinggal 75 juta berarti rugi kan, tetap hukumnya wajib zakat karena sama aja kalau uang itu ditetapkan disimpan wajib zakat diputarkan, wajib zakat juga, lebih baik diputarkan dapat faedah nah, cuma kalau Sompamade itu diputarkan pas rugi, bangkrut, itu kan bukan semuanya seperti itu, ini kan kebetulan itu adalah ujian bagi dia, tapi tetap hukumnya wajib zakat Nah, jadi jangan salah paham. Banyak orang, "Wah, oh, tahun ini saya tidak untung, berarti enggak wajib zakat." Enggak. Tetap wajib zakat. Kalau seumpama nilai dari semua barang dagangannya itu tetap mencapai nisab Nah, sedangkan cara menghitung nisabnya itu begini. Seumpama kita punya toko. Toko itu adalah toko pakaian. Maka kita harus lihat, kita harus hitung pada akhir haulnya, berarti Ramadan itu kita hitung. Berapa uang yang ada di bank hasil daripada perdagangan itu. Hitung, jumlahkan Kemudian Barang yang masih ada berapa nilainya Barang yang masih belum terjual itu berapa nilainya Nah cara menghitung nilainya itu Ini banyak yang salah juga Menghitung barang itu dengan harga jual Bukan harga beli Jadi jangan sampai kita membohongi Allah Ta'ala Allah Ta'ala lebih tahu Menghitungnya itu dengan harga jual Bukan harga beli Kalau kita beli pakaian itu dengan harga dua puluh ribu, mau dijualnya dengan harga tiga puluh ribu, ya udah, hitungnya tiga puluh ribu, jangan hitung dua ribu. Nah itu jadi jangan, bukan bukan menghitungnya itu dengan harga pula tidak, tapi mau dijual berapa, pasarnya berapa, ya udah hitungnya. Nah kemudian itu dijumlahkan, ditambah lagi, apakah ada sangkutan utang piutang? nah ini, ini juga banyak yang nggak paham. Utang piutang itu tidak menjad zakat. Misalnya Saya menghutangi si A Sebesar 50 juta Sampai setahun belum dibayar sama dia Saya wajib zakat Di uang 50 juta itu saya wajib zakat Walaupun nanti Kewajiban zakatnya itu kalau sudah uang itu kembali Keluarkan zakatnya Setiap tahun kalau kembalinya 4 tahun berarti 4 kali Jadi tahun pertama dikurangi zakatnya yang pertama Kemudian tahun yang kedua kurangi, Dikurangi zakat yang pertama Dikurangi lagi zakat yang kedua Terus begitu seterusnya sehingga kebalik kepada kita sudah berkurang hartanya. Jadi enggak mencegah zakat. Begitu pula piutang, itu piutang enggak mencegah zakat, hutang juga enggak mencegah zakat. Kamu minjam uang kepada saya, saya minjam uang kepada saya. Uang itu masih tetap atau diperdagangkan? Kalau masih tetap sampai setahun tetap hukumnya wajib zakat dia. Kalau di diperdagangkan berarti dia zakat perdagangan. Jadi hutang dan dihutang itu tidak mencegah zakat sama sekali. Nah, sehingga nanti pada akhir haulnya itu lihat. Hutang toko itu, hutang toko yang sudah jatuh tempo sudah ada nggak? Sudah ada, kenapa gak dibayarkan? Salah sendiri, kena zakat. Nah, gitu. Nah, kalau Sumpama sudah jatuh tempo ya dibayarkan cepat-cepat. Nah, kemudian hutangnya orang yang gulaan-gulaan dari kita itu... Sudah jatuh tempo belum? Kalau sudah jatuh tempo, hitung termasuk yang wajib dikulakan zakat. Kalau belum jatuh tempo, jangan dihitung. Ah gitu. Jadi utang dan piutang itu tidak menegak zakat. Kemudian di jumlah semuanya. Jadi uang yang disimpan di bank itu berapa? Kemudian nilai daripada barang yang belum laku berapa? Hutang dan piutang yang ada di orang itu juga dihitung berapa? Jumlah semuanya, nah, kemudian dikurangi dua setengah persennya. Bagi sepuluh, dibagi empat, itulah dua setengah persennya itu, nah itu cara mengeluarkan zakat perdagangan. Jadi sekarang ini banyak yang salah paham. Yang pertama salah pahamnya disangkanya zakat perdagangan itu cuma labanya saja, tidak. Walaupun rugi tetap wajib zakat asalkan nilai daripada keseluruhan barang dagangannya itu adalah e, nisab, yaitu 84 senilai 84 gram mat 100%. Nah kemudian kesalahan yang kedua cara menghitungnya di mana mereka itu cara menghitungnya itu menilai daripada barang-barang yang dijual itu dengan harga beli bukan harga jual. Yang ketiga, mereka menyangka bahwasanya utang piutang daripada toko dan dagangannya itu tidak termasuk yang wajib dizakatkan, tetap wajib zakatkan Kalau sudah jatuh tempo tetap wajib zakat. Salah sendiri kenapa tidak sadar warga? Keluarkan kalau keluarkan, itu adalah kewajiban. Allahu tana juga nah itulah yang penting diketahui daripada zakat tijaro zakat perdagangan nah ini yang paling banyak kalau zakat ternak hampir dikatakan tidak memenuhi syarat dan jarang orang punya ternak sebanyak eh, karena kewajiban zakat ini kan masalahnya hanya di dalam enam harta enam macam harta sedangkan harta-harta yang lain bagaimana kalau menurut pendapat ulama yang dahulu tidak wajib zakat karena apa enasnya itu got i kalau enasnya itu got i maka nggak bisa dikiaskan. Nah, tapi menurut ulama yang mutakhir mereka mengatakan bahwa saya tetap setiap uang yang berkembang tetap diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut ulama yang dahulu setiap harta yang berkembang itu toh artinya hasilnya itu nanti kan jadi uang, uangnya kan disimpan. Nah, nanti kalau sudah sampai hal ya tetap juga wajib kena zakat. Misalnya apa tambah, tambah nggak ada, bukan termasuk zakat. Tapi kan hasilnya disimpan di bank. Baik. Kalau sudah sampai tahun dan sampai niap, wajib, aja juga dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi seperti itu. Apapun bentuknya. Jadi pertanian yang enggak wajib zakat, buah-buahan seperti orang punya kebun mangga dan sebagainya, memang tidak disebutkan dalam kitab fikih, tapi kan hasilnya berupa uang. Nah, uang kalau sudah sampai nisab dan sampai haul, lho berarti juga wajib zakat. Nah, itulah diantara penjelasan tentang Tiga macam zakat ini nanti akan kita teruskan pada kajian yang akan datang. Kita akan bahas tentang siapa yang para mustahik itu yang berhak zakatnya dan bagaimana cara menyalurkan zakat supaya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama sehingga kita termasuk yang harta kita terus bertembang sesuai dengan zakat. Sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam La yang kusumalumin sodako Baik sodako wajib maupun sodako sunnah Tapi bahkan bertambah, bertambah dan bertambah Di dalam hadis lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam La uh, mahala kamalun fi barrin barrin Illa biman izdakati Dik binasa Suatu harta baik di daratan maupun di lautan Kecuali pasti Sebabnya karena tidak dizakati Atau karena salah dalam zakatnya Kita minta kepada Allah Ta'ala Semoga harta kita dibarokati Allah Ta'ala Diberkati Allah Ta'ala Kita diberikan harta yang banyak melimpah barakah dan kita bermanfaat untuk kaum muslimin tapi nanti di akhirat tanpa ada hisab ya Allah, jadikanlah harta kami semacam itu ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin bijahin Nabi Wasallam, wa alin Nabi SAW al-Fatiha